Dipersilahkan bagi yang memiliki pertanyaan berkaitan dengan al wal-baro wal maupun masalah yang lain. Nah, untuk sunatnya kita itu harus bersentuhan langsung dengan masjid. Akukah peti yang menutupnya itu? menurut dayi sholat kita tetap besar apakah dayinya langsung yang terletak di sekitar di antara anggota sujud adalah wajah dan ketika disebut wajah Nabi Muhammad SAW menunjuknya pada dahi dan hidung. Tetapi bukan berarti bahwa keberadaan peci harus dibuka seperti ini sehingga jenongnya dahi itu harus menempel seluruhnya. Bukankah kita memakai peci juga tidak mungkin sampai menutupi mata seperti ini gitu? Walaupun seperti ini tetap saja ada bagian dahi yang terkena tempat sujud. Jadi kalau kita mengharuskan seluruh bagian dahi itu dibuka seperti ini Ini yang disebut dengan takal ya, Mengada-ada Mengada-ada Terus setiap kali sholat seperti ini tampilannya Dikit-dikit jatuh Dikit-dikit jatuh pecinya apa begitu Jadi tidak usah takal Mengada-ada dan memberat-beratkan diri itu masalah sujud Kemudian pertanyaan kedua Mohon penjelasan bab badal haji Apa dibenarkan dalam agama Islam Padahal syarat sahnya haji kan harus yang bersangkutan dihadirkan di waktu wukuf. Kalau dibadalkan berarti orangnya gak ada Tolong ustaz jelaskan sebab ada sebagian orang yang membolehkan. Terima kasih. Sebenarnya yang membolehkan itu bukan sebagian orang. Yang membolehkan itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan badal haji? Badal artinya pengganti. Contohnya Seseorang telah berniat haji, tetapi satu tahun atau beberapa bulan sebelum waktunya berangkat haji, misalnya terkena penyakit stroke, sehingga tidak memungkinkan baginya untuk berangkat. Atau bahkan sudah bernadar untuk haji, tapi dia Mati duluan sebelum melaksanakan nazarnya Maka biayanya dialihkan kepada orang yang membadalkannya Yang menjadi penggantinya Dengan catatan Penggantinya adalah orang yang telah pernah berhaji untuk dirinya sendiri Jadi badal haji bapak ibu bukan sesuatu yang dilarang dan yang membolehkan itu bukan sebagian orang itu langsung nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalilnya dari mana ustaz Bapak Ibu bisa dapati dalam kitab yang mudah dicari dan sangat populer sampai pesantren-pesantren tradisional NU sekalipun mempelajarinya Kitabnya bernama Bulughul Maram Min Jam'i Adilatil Ahkam Terkenal dengan istilah Bulughul Maram saja begitu Karya Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullah Dalam Kitabul Hajj Di situ ada hadis Dijelaskan bahawa Pada saat bertawaf pada saat berangkat untuk berhaji, Nabi Muhammad SAW mendengar ada salah seorang di antara yang berangkat itu mengatakan, "Labbai hajatan an shubroma." Orang tersebut mengatakan. Aku penuhi panggilanmu untuk berhaji ya Allah Atas nama Subrumah Atas nama berarti Yang berhaji sesungguhnya adalah Subrumah Tapi orang ini menjadi penggantinya Pertanyaannya adalah Apakah Nabi kita Muhammad SAW melarang hal itu? Misalnya mengatakan Eh, hey, apa yang kamu katakan tuh? Kenapa bukan haji atas, di, atas nama dirimu sendiri? Kok menghajikan orang lain? Tidak boleh itu. Tidak ada pernyataan. Tidak boleh ini. Hanya Nabi SAW bertanya. Man syubrumah? Siapa itu syubrumah yang kamu sebutkan tadi? Syubrumah adalah saudaraku ya Rasulullah. Dia telah bernadar untuk berhaji. Tapi kemudian dia meninggal terlebih dahulu sebelum dia uh, keburu meninggal sebelum dia melaksanakan nazarnya, maka saya menggantikannya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya yang kedua kalinya, apakah kamu sendiri sudah berhaji untuk dirimu sendiri? Jawab orang itu. Belum ya Rasulullah. Saya belum pernah berhaji untuk diri saya sendiri. Maka Nabi SAW menjawab. Hujja an nafsika. Suma huja an syubrumah. Kamu harus berhaji dulu untuk dirimu sendiri. Baru kemudian berhaji atas nama syubrumah. Jadi kesimpulannya. Badal haji boleh enggak? Boleh. Bukan sesuatu yang dilarang Tapi dengan catatan Dengan cara yang benar Dengan aturan yang harus diikuti Bapak ibu sekalian Haji Dan umrah Memiliki kesamaan makna, Hanya saja umrah Bisa dilakukan kapan saja Haji Hanya pada ashrul haji Pada bulan-bulan haji saja. Dan ada satu keistimewaan yang bisa didapat oleh kita dengan berumrah yang memiliki pahala haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengen itu. Ibadahnya umrah, biayanya tentu jauh lebih murah daripada haji dan tetek bengeknya berbagai macam perangkatnya tentu lebih ringan daripada haji tapi memiliki fadilah berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya mengajak Bapak Ibu sekalian kalau mau ikut bulan Ramadan aja itu umrah di bulan Ramadan kami pilih sekitar tanggal 14 Ramadan dan pulang sekitar tanggal 29 Ramadan sehingga bisa tetap berhari raya di negeri kita sendiri. InsyaAllah biayanya sangat toleran dan tempatnya sangat dekat dengan Masjid Nabawi maupun Al-Masjidil Haram. Dan fasilitas bintang 4 atau bintang 5. Ini... Barang siapa yang ingin ikut seyogianya bersegera. Karena bulan Ramadan sudah tinggal eh, sekitar dua bulan lagi ya. InsyaAllah. Baik. Pertanyaan lain? Ma'ngga? Membadalkan itu pasti. Kalau tidak salah ada hadis yang akan saudara atau saudara. Membadalkan haji tersebut apakah harus eh, anaknya atau bapaknya atau saudaranya begitu? Tidak. Tidak ada keharusan itu. Adapun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang perempuan. Ini kasus lain lagi. Ya, yang membadalkan haji saudaranya. Uh, ibunya. Ya, yang telah bernazar seperti itu itu bukan sebuah syarat. Karena itu namanya waqi'atu ain. Kejadian yang memang berkaitan dengan seseorang Tidak berarti bahwa Seseorang tersebut Statusnya sebagai apa Terhadap orang yang dibadalkan Bukan itu syaratnya Ya Boleh saja Kami selama di Madinah Sebagai mahasiswa Banyak membadalkan haji Orang-orang Indonesia Singapura, Malaysia Ya Itu setelah kami berhaji untuk diri sendiri pada tahun pertama, pada tahun-tahun berikutnya selama tiga kali menghajikan orang Bandung, menghajinkan orang Malaysia, menghajikan orang Singapura, ya begitu. Dan kami bukan siapa-siapanya mereka. Tapi kalau membadalkan haji juga jangan kepada sembarangan orang diamanahkan, karena ada sindikat semacam mafia dalam masalah ini yang kami kenal di sana orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai mahasiswa padahal kalau kita telusuri orang ini benar nggak sebagai mahasiswa Universitas Islam Madinah sama sekali tidak terdaftar kalau ada orang ngaku-ngaku kami mahasiswa dari Madinah ada dua maknanya salah satu di antara dua maknanya Apakah dia benar mahasiswa Madinah dalam makna Universitas Islam Madinah? Dan itu resmi dari kerajaan dan diberi beasiswa resmi dari kerajaan. Beasiswa internasional 150 bangsa di dunia berkumpul di situ. Itu kampus kami dan kampus ustaz-ustaz kita yang selama ini mengajar kita. Ada juga semacam pengajian-pengajian non formal ada seorang sheikh Yang mengajarkan mazhab syafi'i misalnya Atau diantara Habaib Habaib Arab ya bukan Habaib Indonesia Mereka punya pad, Semacam padepokan gitu Dan bukan resmi dari negara Nah itu banyak Orang Dayak Ada orang Lombok Orang Madura paling banyak Dan ini ketika Bulan-bulan haji itu Nyari obyekan Nyari sampingan Dan yang paling mengenaskan dari berbagai macam kejadian berkaitan dengan ini Mereka mengumpulkan dana-dana namanya dam Untuk orang yang uh, berhaji tamat tu'a misalnya Tetapi dilaksanakannya itu di luar waktunya Misalnya Idul Adha tanggal 10 Dhul Hijjah dia sembelih nanti besoknya atau besok besoknya lagi dia belikan kambingnya itu besok besoknya. Secara otomatis harganya sangat jatuh, sangat murah. Dan ini kami pelajari selama di sana dengan teman-teman kampus untuk menyelamatkan jamaah haji Indonesia masih mendingan bayar langsung lewat bank Arrojhi yang memang itu resmi diakui oleh negara dan diizinkan secara legal. Jadi nanti Bang Rajhi memiliki tim, mereka e, berikan itu hewannya pada waktunya dan sesuai dengan harganya. Gitu ya. Baik. Orang yang dibadalkan haji itu sebelumnya harus punya niat mau berhaji itu ya, Iya, benar. Kalau itunya benar. Adapun orang yang belum pernah ee niat haji tidak pernah punya apa apalagi tidak tidak juga bernazar gitu ya kemudian meninggal kemudian anaknya kaya saya mau menghajikan ayah saya nah, itu tidak ada syariat untuk itu iya bapak hadis nabi saw iya Ha umratun fi ramadhan ta'dilu hajatan ma'i kata nabi sallallahu alaihi wasallam umrah di bulan ramadhan sepadan dengan berhaji bersamaku kata nabi SAW. ya Pak ya haa -ha, Bapak memakai cincin perak Sebagiannya disepuh dengan emas Warna emas Cincin perak maupun emas Bagi laki-laki Tidak diperbolehkan Iya Berikan kepada istri bapak aja. Ya Al-walak wal-walak ya Bagaimana cara Membarkan Bagi bapak kandung memberi nasihat kepada keluarga yang jauh dari bimbingan agama bagaimana caranya pertama berikan contoh yang baik dari diri kita tunjukkan akhlak yang mulia dalam keluarga kita dan akhlak yang mulia itu akan memiliki daya magnet yang kuat. Dan itu bukan hanya orang Islam. Sampai orang non-muslim sekalipun memiliki daya magnet, daya tarik yang kuat dari akhlak yang mulia. Itu dulu. Dari situ kemudian kita memiliki harga yang tinggi di dalam keluarga. Ketika dipandang dengan harga yang tinggi di dalam keluarga, maka kata-kata kita didengar. Kehadiran kita diharapkan. Maka pada saat kita menjadi orang yang diharapkan, pada saat-saat mereka membutuhkan nasihat kita, kita masuk ke dalamnya. Itu. Jangan pernah memakai kata-kata cacian, makian terhadap orang-orang yang bodoh dasarnya memang mereka tidak mengerti maka tidak ada maknanya kita persalahkan kita cacimaki orang bodoh itu haknya diajari diberitahu bukan disindir di apa namanya disebut-sebutkan kesalahannya aibnya begitu nah ada cara diantaranya kita berikan hadiah kita berikan hadiah dengan apa? Apalagi kalau di antara anggota keluarga ada orang yang gemar membaca atau suka mendengarkan pengajian kasetnya, maka kita beri hadiah. Memberi hadiah ini menjadi satu jurus yang sangat jitu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tahadau" Tahabu Saling berbagi hadiahlah kalian Niscaya kalian akan saling mencintai Tadkala cinta telah bersemi di hati Maka hubungan akan semakin mudah Kata-kata kita pun yang mungkin kurang bermutu Tetap akan memberi arti Itu dari hadiah Minimal hadiah kita adalah senyum Kalau kita tidak punya apa-apa Minimal hadiah kita adalah senyum Lebih dari itu adalah doa Jangan kurang-kurang berdoa Setiap kali bertemu dan kita lihat eh, Dia memiliki satu keistimewaan Kita doakan Dia memiliki kekurangan Kita doakan Dia melakukan sesuatu Kita doakan Lisan yang selalu basah dengan mendoakan sesama muslim Ini akan memiliki daya magnet yang kuat juga Maka posisikanlah diri kita di dalam keluarga kita yang ingin kita dakwahi Posisi yang tinggi dan dimuliakan di tengah keluarga Kalau kita tidak memiliki harga Mereka tidak menghargai kita Walaupun seribu ayat kita hadirkan mereka akan semakin jauh dari ayat-ayat Allah Itu berawal dari kitanya ya. Barangkali nasihat yang baik ini Juga bisa diserap oleh yang lain Yang tidak bertanya tentang hal ini Dan semoga Allah Azza wa Jal memudahkan kita semua Untuk mengamalkan ilmu yang sahih Dan mendakwahi keluarga besar kita Terutama ya. Sebalik misteri. Uh, apa benar bagi laki-laki itu dilarang memakai pakaian dari sutra? Mungkin itu alasannya adalah apa? Ada ilham. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang melarang laki-laki memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Apakah illahnya alasan inti daripada dilarangnya itu karena menghindari sebuah kesombongan? Atau adanya illah lain yang secara uh, objektif masalah kesehatan misalnya itu menghadirkan uh, masalah kulit atau apa misalnya? Allahuakbar yang penting bagi seorang muslim ketika nabinya melarang yang pasti kita harus taat. Sami'na wa ata'na. Begitu. Ya. Dan selain sutra masih sangat banyak jenis kain yang layak untuk kita pakai. Alhamdulillah dan kita harus banyak bersyukur di zaman ini Allah berikan kemudahan yang sangat luas dalam masalah berpakaian. Tidak seperti zaman nenek moyang kita pakai apa karung goni ya padahal goni itu artinya apa kaya ya mungkin karung goni disebut karung goni itu karena karung tersebut diambil dari ha uh, wadah berasnya orang kaya mungkin dipakai orang miskin Allah waalaikum saya juga cuma mengira-ngira aja asal usul bahasanya begitu atau tidak kok karung goni gitu namanya goni itu artinya orang kaya masih ada selain antum biar diberi kesempatan yang lainnya waktu kita tinggal tiga menit ternyata tidak ada yang mengangkat tangan kalau begitu saya angkat tangan kalau tidak ada yang angkat tangan cukup sampai di sini waktunya lewat dari Uh, jam 8 saya korupsi 3 menit Mohon dimaafkan dan didoakan Agar diampuni oleh Allah Azza wa Jal Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh